Kami yahbbu Rabbu kami, dan berserah kepada-Nya. Aku bersaksi tidak ada yang maha esa selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul-Nya. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam telah menerima banyak tausyiyah. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah mengampuni orang-orang yang beriman, dan orang Balaisun minhum fi syai'in ma anna al-muhaffadzata 'alaihi aula wa anfaqid dunyawal akhirah Mereka terhadap harta sedemikian berusaha untuk sebaik-baiknya menjaganya memeliharanya pada umumnya Adapun kepada anak-anak mereka tidak memiliki sikap yang demikian itu Padahal, anna Muhaffazat Allāh awla wa anfa' fi dunya wal akhirah. Padahal menjaga kepada anak-anak, penjagaan mereka terhadap anak-anak para orang tua itu lebih utama dan lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. wa kama anna al walidaya yajibu alaihi taghdiyat taghdiyat al jism al walad bi dan sebagaimana juga orang tua seorang ayah memberi kewajiban untuk memberikan makanan secara fisik kepada anak mereka dengan makanan minuman dan pakaian Kadhalika yajibu alaih Ayyak ziyak kalbahu ilmi wal iman Demikian juga Orang tua Memiliki kewajiban Untuk memberi makan Kepada hatinya Memberikan asupan Nutrisi Bagi Kalbah hati anak tersebut Dengan apa Nutrisinya Bil ilmi wal imani dengan ilmu dan keimanan wayaqsuruha dan kemudian memberikan pakaian ruhnya bilibasi taqwa dengan pakaian ketakwaan badzalikal khairun dan itulah yang lebih baik demikian disebutkan oleh fadilatussheikh Ibn utsaimin rahimahullah Sebagaimana kita memperhatikan anak-anak kita, makanannya, fisiknya. Memperhatikan keadaan fisiknya melalui makanan yang baik, minuman yang baik. Maka demikian juga anak-anak memerlukan perhatian untuk masalah makanan hatinya. Dengan ilmu. Fisik anak kalau diberi makanan yang memiliki memiliki sesuatu yang mengandung racun, bisa keracunan. Atau makanannya tidak bergizi, anak bisa kekurangan gizi. Atau makanan-makanan yang tidak higienis, anak bisa sakit perut. Demikian juga. Ketika hati mereka tidak dipenuhi asupan ilmu, dan keimanan. Maka anak tersebut. Akan ringkih. Rentan menghadapi. Perkembangan zaman. Tidak memiliki pendirian. Tidak memiliki sikap. Teman-temannya. Berhura-hura. Maka anak akan ikut-ikutan. Tidak memiliki prinsip. Mana yang semestinya dia lakukan. Kenapa demikian? Karena itu tadi. Keadaan hatinya kosong. Tidak dibekali dengan ilmu dan keimanan. Tidak diberi pakaian ketakwaan. Sehingga banyak kasus anak-anak berbohong. Kepada orang tuanya Bahkan lebih daripada itu Anak kemudian Mengancam kepada orang tuanya Temannya sudah bisa Beli motor, sepeda motor Anak kemudian Memaksa orang tuanya untuk bisa Membelikan yang serupa dengan itu Ini karena apa? Karena selama ini Perhatian orang tua Sangat kurang Terhadap anak Sehingga Asupan-asupan nutrisi untuk hatinya sangat kurang Anak tidak pernah diajak ke majelis-majelis ta'lim Tidak pernah kemudian dikenalkan dengan orang-orang soleh Orang-orang yang baik Bermain Dengan siapapun dibiarkan Tidak diberi arahan oleh orang tuanya Maka yang demikian ini adalah merupakan bentuk-bentuk sedikitnya perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Kita lihat bagaimana perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anaknya dalam sebuah hadis dari Abi Qatada Al Haris bin Murtaba'i, r.a. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innila aqumu ila shalat wa uridu an utawila fiha wa asma'uuka al-thabib as fa fi salati karahiyatan asuqqa ala ummihi Hadis dari Abi Qatadah Al Harith Ibn Rib'i radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku akan tunaikan solat dan aku ingin menunaikan solat itu tauwilafiah dalam keadaan solat yang bacaannya panjang, lama solatnya. Faasmahu buka asabi, tapi kemudian aku mendengar anak kecil menangis. Apatah Zawazufi Salati, kemudian aku ringkas solat tersebut yang tadinya mau lama panjang bacaannya, kemudian disederhanakan diringkas. Karohiataan Asuka ala Ummi, karena khawatir ibunya menjadi gelisah karena tangis anak tersebut. Nabi saw. Demikian perhatian kepada anak. Anak yang nangis saja Dalam keadaan beliau mau sholat Dalam keadaan beliau dalam keadaan sholat Sholatnya diringkas karena mendengar Tangis anak Kalau tidak peduli kepada anak Sang imam ya terus saja Dengan apa yang diinginkannya Tapi karena kepedulian Sehingga kemudian Menjadikan Sholat yang itu adalah tentu keutamanya sangat besar, tapi kemudian karena perhatian kepada anak, sikap rahmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap sedemikian lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kepada anak-anak, sholatnya kemudian diringkas. Dalam sebuah hadis lain. Yang terdapat di dalam Sahih Jami Syuhr dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazuul Ansar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke kaum Ansar wa Yusallimu ala Sibyan Nabi memberi salam kepada anak-anak. Perhatian. Orang yang tidak memiliki kepekaan kepada anak-anak, tidak memiliki kepedulian kepada anak-anak, ya ada anak di depan, mungkin. Ya. Tidak perhatian, acuh saja. Tapi Nabi SAW memperhatikan kepada anak-anak dengan cara memberi salam. Wayam sahur, ruusahum. Kemudian Nabi mengusap kepala-kepala mereka, Subhanallah. Diusapnya kepala-kepala anak-anak tersebut. Perhatian, demikian besar perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Masih dalam Jami'ul Shaghir, Sahih Jami'ul Shaghir juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam arhamannasi bisibyan wal'iyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling rahmat, paling kasih sayang kepada anak-anak dan keluarganya. Artinya apa? Sedemikian besar Kasih sayang beliau Perhatian beliau Kepada anak-anak dan keluarga Kalau seorang ayah Seperti ini, setiap keluarga Memiliki ayah seperti ini Luar biasa Satu dengan lainnya memperhatikan Perhatian ayah penuh Sebagai perimpinan keluarga Ini cantah-cantah bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa penting memperhatikan kepada keadaan anak. Jangan dikira mengusap kepala anak-anak itu tidak memberikan efek kejiwaan yang sangat besar kepada anak-anak. Dan terlebih daripada itu kita niatkan dalam rangka wujud itibar kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala ali wa sallam nabi mengusap kepala anak-anak kita ittiba mengikuti kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wa sallam bagaimana pula kisah yang ma'ruf yang kita kenal ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Kemudian ada seorang sahabat Aqrab bin Habib radhiyallahu an menyatakan bahwasanya aku memiliki 10 orang anak, tidak satu pun yang pernah aku cium. Nabi kemudian memandang kepada Aqrab dan kemudian menyatakan siapa yang tidak sayang, maka tidak akan disayangi. Artinya Sampai yang tidak menyayangi anak, tidak memberikan perhatian kepada anak, maka yang di atas langit sana tidak akan memberikan kasih sayang. Tidak akan menyayangi kita semua. Orang-orang yang menyepelekan, meremehkan tentang keadaan anak. Inilah perhatian Islam yang sedemikian besar kepada anak-anak sehingga kita sebagai orang tua hendaklah mementingkan tentang kebutuhan hati anak kebutuhan terhadap ilmu kebutuhan terhadap iman tumbuhnya iman dengan baik bertambahnya iman dengan baik dan perlunya pakaian wayaqsur ruh Dilibasi taqwa. Dan tidaknya ruhnya diberi pakaian dengan pakaian ketakwaan. Padahalika khairun yang demikian itu lebih baik. Lebih baik. Adapun orang tua pada masa sekarang ini. Sangat amat memperhatikan keadaan fisik anak. Sakit sedikit, langsung cari dokter. Tetapi, perhatian untuk konsumsi hatinya tidak mendapatkan sebagaimana yang telah dia lakukan untuk konsumsi fisiknya. Sehingga, anak-anak itu nampak sehat-sehat badannya, tetapi keadaan jiwanya itu rentan, ringkih. Mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Dari keadaan satu kepada keadaan yang lain. Apalagi kalau sudah di dalam rumah misalnya. Ada televisi. Lebih berat lagi tugas orang tua. Kenapa demikian? Jelas. Yang jadi figur Perhatian anak itu bukan orang tuanya, bukan sesuatu yang baik, tapi justru akan menjadikan anak secara hati keracunan, karena dia akan memasukkan ke dalam benak, ke dalam hatinya. pemikiran-pemikiran yang bukan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat televisi lah. Kalau mau kita perhatikan apa sih yang disebutkan? Iklan demi iklan. Mempelajari apa? Mengajarkan apa? Mengajarkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif. Semuanya ingin dibeli, semuanya ingin dibeli, semuanya ingin dibeli. Semuanya ditawarkan. Ini adalah sesuatu yang tidak menyehatkan bagi hati anak-anak. Belum lagi yang terkait masalah akidah. Masalah hal-hal yang terkait dengan manhaj terkait dengan hukum syar'i yang lainnya ya. maka ikhwafiddin azakumullah takutlah kepada Allah di mana hari kiamat itu kelap nanti kita akan dimintai pertanggung jawaban jangan kemudian kita berpikir, ya sementara ini ya, tidak apa-apalah anak-anak kan masih kecil-kecil justru Ketika kecil itu harus kita arahkan. Jangan kemudian anak setelah bisa berpikir sendiri kemudian menentukan langkah ke depan dia dengan cara berpikirnya. Tetapi kita harus mengarahkan anak-anak itu ketika mereka memang membutuhkan kita. Ini penting untuk kita perhatikan dengan baik Pelajaran kita pada malam hari ini adalah menyangkut Tentang hak anak terutama hak Perhatian dari kita Sehingga kemudian mereka benar-benar Memiliki ikatan emosional yang sangat baik dengan kita semua Mungkin ini yang bisa anda sampaikan tadi katanya ada pertanyaan. Ini apa, kacamata anda itu tertinggal, jadi tidak bisa baca, apa, ini ada satu setengah, tapi kurang agak pusing ini. Iya. Kenapa? Sudah, biar, biar. Sudah selesai kalau ini. Iya, enggak apa. Iya. Memberikan penawaran kepada anak selama terukur, terkendali, tidak mengapa. Sesekali anak memang diberi pilihan. Sesekali anak bisa diberi pilihan. Tetapi jangan setiap kali anak memilih sendiri. Mengikuti kemauan anak. Jadi ketika kita memberikan pendidikan anak, anak pun harus dididik untuk merasakan Bahwasannya apa yang dia inginkan itu ternyata tidak bisa dipenuhi Itu penting Memberikan, menanamkan pengertian tersebut Misalnya perlakuan anak Kalau dipenuhi terus, itu kan dimanja Artinya kita memanjakan anak Yang demikian akan menimbulkan perilaku negatif anak akan merasa ketergantungan sedemikian besar manakala dia nanti karena kebiasaan diberi terus ternyata begitu dia berusaha ternyata tidak memenuhi apa yang dia inginkan dia bisa patah arang putus asa nah, sesekali anak diberi keputusan oleh kita, tidak boleh Sehingga anak bisa belajar, oh ternyata apa yang selama ini selalu saya inginkan ada sesuatu yang tidak boleh. Itu menanamkan nilai itu penting. Jadi tidak selamanya iya, tapi ada juga anak dikenalkan kata tidak. Itu penting. Sehingga ketika dia mau menyampaikan lagi, dia teringat apakah akan dikabulkan atau tidak? Ketika dalam posisi anak seperti itu, Abi akan kabulkan, tapi syaratnya kamu harus begini. Nah, itu menjadi akhirnya menjadi apa? Menjadi motivasi untuk anak kemudian bisa bisa beraktivitas lebih baik. Abi aku ingin beli rambutan, Abi akan belikan, tapi ingat. Ahmad harus belajarnya pulatei dulu. Walaupun mungkin lantai hanya ruang tamu, tapi memberikan pendidikan anak untuk menjaga kebersihan, anak untuk berlatih menunaikan tugas itu adalah sesuatu yang penting. Jadi di situ bisa digunakan hal-hal yang banyak. Tidak mengapa sesekali anak diberi pilihan. Karena tidak selamanya harus ditekan terus. Pokoknya ini, pokoknya ini, pokoknya ini. Anak tidak memiliki memiliki kebebasan. Itu kalau ditekan terus anak tidak akhirnya memiliki sikapnya itu tadi. Tidak berani untuk memukakan pendapat. Ini pun berbahaya. tetap dapat pahala atas anak yang soleh, walaupun anak tersebut tidak mendoakannya. Ya, orang itu akan dapat pahala berdasarkan hadis Nabi saw tadi, di mana Nabi saw bersabda, "Awal ilmin junta fubih min badi." Ketika anak orang tua mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an dari mulai a ba ta terus orang tua akan mendapatkan terus pahalanya Orang tua mengarahkan anaknya untuk selalu belajar Al-Qur'an orang tua akan mendapatkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh alimam hakim Disebutkan bahwasannya ketika Di akhirat nanti Kedua orang tua Diberi taj Yakni apa Mahkota Orang tuanya bertanya, kenapa Kok kami berdua diberi mahkota Yang mahkota tersebut Cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Maka Allah Subhanahu Wataala berfirman, karena anakmu pelajari Al-Quran, mengamalkannya, menjaga Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya, mempelajarinya, sehingga kemudian orang tua diberi. itu artinya apa? Artinya orang tua terus mengarahkan anak untuk hafizul Quran, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Orang tua terus mendapatkan pahala. Karena kebaikan-kebaikan orang tua tersebut mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Apakah orang tua juga akan dapat dosa atas anak yang tidak taat kepada Allah. Karena langsung maupun tidak orang tua ikut andil memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kalau orang tua telah berusaha untuk mengarahkan, maka lain masalahnya. Ya, anak terus diberi makan, selain itu juga terus dibimbing anak. Tapi qadarullah wa masyafaan. Hidayah, ya, taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha untuk mengarahkan, kita sudah berusaha untuk mendidiknya. Tapi Allah takdirkan lain Itu lain masalah Seperti kisahnya Nabi Nuh Itu lain masalah Selama kita sebagai orang tua Sudah berusaha Sudah beristihad sungguh-sungguh Untuk mendidik anak Tapi ya Allah takdirkan lain ini berbeda Dengan ketika anak ya, Melakukan kemaksiatan Terus orang tuanya malah mendukung Nah itu sama gitu. Tapi kalau orang tua sudah berusaha Maksimal, baik Diarahkan, tapi ternyata Taufik, hidayah Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan dari pendengar radio cidungsi.com Cidungsi. Mohon nasihatnya Ustaz mengenai anak yang sangat susah dan cenderung malas untuk belajar agama Padahal sudah dinasehati oleh ayahnya Ya, masalah anak malas belajar agama Orang tua harus memberikan motivasi dengan berbagai cara yang dibenarkan syar'i. Artinya nasihat itu tidak monoton dalam bentuk yang sifatnya lisan. Tetapi juga perlu dengan praktek-praktek yang amaliah-amaliah yang nyata misalnya apa ketika orang tua berkunjung ke teman-temannya yang soleh maka ajak juga anak kita ini adalah bahagian dari pendidikan mengenalkan anak dengan orang-orang yang baik karena pendidikan itu kan dipengaruhi oleh diah lingkungan dan bagaimana anak akan bergaul dengan orang-orang baik Sementara kita tidak pernah memperkenalkan kepada anak-anak kita Teman-teman kita yang soleh, yang baik Tidak pernah kita kenalkan kepada anak-anak kita Kalau ada teman kita yang berkaitan bisnis Baru anak kita dipanggil Nah ini sama bapak itu ikut sana Ambil ordernya Bisa saja. Ini ini ada Ustadz ini. Kamu nanti bawakan kitabnya ya ke sana, ke pondok. Antarkan. Itu adalah proses yang anak yang mungkin sering menerima nasihat terus. bosan ini. Ngomong ini lagi, ngomong lagi, lagi. Tapi kalau dengan amalia nyata, perbuatan. Tolong ini antarkan ke rumahnya Bapak ini. Yang kita kenal Bapak ini adalah orang yang baik.